Ciri-ciri f i l m a d i berakhiran La l u et a n a t a t u m a Tumti t u m a t u n a t u n a t u n a La l u et a n a t a t u m a Tumti t u m a t u n a t u n a t u n a